والله بركاته وعلى الرسول والصلاة والسلام اللهم الحمد لله على احسانه وفضله وتوفيقه وانتدائه نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Masrurun Mursalimin dan Mursalimat Rahimahnya Warahmatullahi Wabarakatuh. Hamba pada kesempatan yang mulia ini kita kembali ditemukan alam ta'ala untuk melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulukas fi Syarah Kitabit Ta'wih, yang mana kita masih berada dalam pembahasan mengenai perkara yang berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah yaitu bab minasyriki an yastagitha bi ghairi Allah termasuk dari bentuk kesyirikan adalah meminta pertolongan kepada selain Allah dalam menghilangkan mara bahaya atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa taala kali ini kita sampai pada dalil yang terakhir yang disampaikan oleh penulis yaitu berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah Diisnadihi dengan isnadnya dengan sanadnya itu dengan sanadnya sampai kepada Ubadah Ibn Swamit radhiyallahu anhu. Anahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin bahwasannya di masa Nabi itu ada orang munafik yang suka mengganggu orang-orang beriman. Fakalah berabuhum maka sebagian orang beriman ini berkata kepada sebagian yang lainnya, kumubina nistagi itu di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min hadal munafik. <tuh> Bangkitlah kalian kita bareng-bareng sama-sama untuk Meminta pertolongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam kaitannya Dengan menghilangkan gangguan ya, Gaguan Minhanal munafik dari seorang munafik Munafik ini ya, Ketika hal ini disampaikan kepada Nabi, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Innahu la bi Wa innama yustaghatubillah Sesungguhnya Aku bukanlah orang yang dimintai pertolongan dalam menghilangkan mara bahaya. Dan sesungguhnya yang dimintai istighatsah atau pertolongan untuk menghilangkan mara bahaya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab ini bahwa yang dimaksud dengan orang munafik dalam hadis ini adalah tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dia Rasul Munafiqin Dia adalah pimpinan orang Munafik yang ada di kota Madinah ya, Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini Sebelumnya dia adalah orang yang ditokokkan ya, oleh masyarakat Madinah Dia adalah orang yang ditokokkan dan diharapkan menjadi pemimpin mereka Namun setelah kedatangan Rasulullah SAW hal ini diurungkan ya karena semua kepemimpinan terpusat kepada Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam. dan Abdullah bin Ubaid bin Salul ini dia hakikatnya tidak menginginkan Islam ya, pada dirinya. Namun karena melihat banyak penduduk ya, mayoritas mereka masuk Islam maka Abdullah bin Ubaid bin Salul pun masuk Islam untuk mendapatkan tempat di tengah-tengah kaum Muslimin. Kemudian di sini diterangkan pula makna an nifak. Ya, kemunafikan itu adalah ilharul Islam wa nifakul kufri, menampakkan secara rohir keislaman dan menyembunyikan secara batin kekufuran. Dan berkaitan dengan nifak ini, bah. selama dia tidak tampak pada diri seseorang. Ya atas kekufurannya, jadi ya. selama dia menyembunyikan kekufurannya dan terus menampakkan sisi lohirnya di atas Islam, maka kita kaum muslimin diperintahkan di dalam syariat ini untuk menilai seseorang berdasarkan sisi lohirnya saja. Ya tidak diperkenankan kita kemudian memaksakan diri untuk menilai sisi batinnya. Ya meskipun katakanlah terkaan kita benar misalnya bahwa batinnya orang tersebut memang berpenyakit nifak, ya. Tapi hal ini tidak bisa dibuktikan secara tohir, ya, karena tohirnya tampak sebagai seorang muslim maka tidak diperkenankan kita menilai seseorang dengan meraba apa yang ada di dalam batinnya. Kemudian nasrati itu bila kita beristiqotah kepada Rasulullah. Aynat lubuminu kafah dan munafik anil adah. Ya kita minta kepada Rasulullah untuk ya, menahan orang munafik ini dari memberikan gangguan. Jadi istiqotah itu maknanya adalah meminta pertolongan kepada pihak yang diyakini bisa menolong untuk menghilangkan keburukan. Untuk menghilangkan musibah, marah bahaya dan hal-hal yang serupa dengan itu Bedanya istirahat dengan doa Kalau istirahat itu lebih khusus kepada hal-hal yang mengandung musibah ya, Menghilangkan marah bahaya, gangguan dan yang lain-lain yang serupa dengan itu tapi kalau berdoa itu sifatnya lebih lebih umum. Ya. Berdoa itu meminta sesuatu baik yang berkaitan dengan menghilangkan mara bahaya atau mendatangkan kemanfa kemanfaatan. Itu berdoa. Sehingga istighosa itu masuk dalam bagian doa. Ya. Namun doa lebih umum daripada istighosa. Kemudian disebutkan di sini kalimat inna hulayyus taqwa tuhi sesungguhnya ya, istiqlah itu tidak diminta kepadaku, jadi tidak layak orang itu beristiqlah kepada Nabi, gitu ya. Maksudnya demikian. Ini adalah bentuk kariah sawallahu alaihi wasallam an ya sa'milah al laqwa fi hakhihi ta'adzuban ma'allah. Ini adalah bentuk kebencian rasulullah, ketidaksukaan rasulullah. Berkaitan dengan penggunaan lafad istighotah ini Ketika disampaikan kepada Nabi Meskipun e, kalimat istighotah yang disampaikan oleh seseorang kepada yang lain ya, Misalnya Saya minta atau kami minta bantuanmu untuk menghilangkan gangguan atau marah bahaya yang kami hadapi Ini tidak serta-merta kemudian dilarang secara mutlak Tidak seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sempat bahas mengenai beristighosa kepada selain Allah Seperti misalnya beristighosa kepada sesama manusia Selama ketika seseorang itu minta kepada sesama manusia Itu adalah permintaan yang secara umum manusia bisa memberikannya Sesuai dengan kadar yang Allah berikan kepada manusia untuk memberikan bantuan menghilangkan mara bahaya tersebut Maka hal ini dibolehkan ya, Contoh misalnya seseorang tenggelam ya, di lautan atau di sungai misalnya Kemudian dia minta bantuan orang lain ya, Pada saat hampir dia mati dia minta tolong orang lain untuk menolongnya Ya, bisa jadi diantara orang yang ada di sekitarnya Yang ada di eh, pinggir sungai atau pinggir pantai Itu ada orang-orang yang mereka tidak memiliki kemampuan untuk berenang ya. Tapi dibulihkan kenapa? Karena itu adalah ranah di mana manusia secara umum Itu bisa menolong Ini kadar ya, marah bahaya yang bisa ditolong oleh manusia Sehingga ya, dalam kondisi seperti ini Orang yang tenggelam itu tidak dalam keadaan melakukan kesyirikan Di dalam istighotahnya kepada manusia Tapi kalau misalnya ada manusia beristighotah Minta kepada selain Allah Dalam hal-hal yang uh, secara kadar manusia itu Tidak diberikan kemampuan untuk menolong dalam hal itu Misalnya ayah Seseorang meminta Beristirahat kepada orang lain Entah itu orang yang masih hidup Lebih-lebih orang yang sudah meninggal Untuk menghilangkan misalnya Marah bahaya Berupa bencana alam Misalnya ya, Datang bencana alam yang besar Kemudian dia meminta Kepada seseorang atau meminta kepada Manusia yang diakini ya, Memiliki kelebihan Untuk menghilangkan bencana alam ini Nah, ini jelas kadar manusia dalam hal menghilangkan bencana seperti bencana alam ini jelas tak mungkin. Gitu ya. Ini hanya Allah yang mampu untuk menghilangkannya. Nah, kalau kondisi seperti ini dilakukan maka ini istihosa yang dilarang. Eh, istihosa yang dilarang. Karena di situ akan banyak iaiti eh, korek keyakinan yang yang yang salah ketika. Dia menganggap ada manusia yang bisa menyingkirkan bencana Bencana alam tersebut Dia tentunya akan memiliki keyakinan bahwa orang ini memiliki Kekuasaan layaknya kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Dia bisa mendatangkan manfaat atau mudhorat Seperti Allah mendatangkan manfaat dan mudhorat kepada masyarakat nah, Itu akan terjadi uh, seperti ini gitu ya Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membenci penggunaan kata istighotah ini, ya, di dalam lafaz ini. Ta'adduban ma Allah sebagai bentuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh berkaitan dengan hadis ini ya, Kita baca di sini di bawah ini ada keterangan bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani. Wakil ya, al Haythami di majmuan Zawaid. Perkata Imam al Haythami, ibnu Hajar al Haythami. Jadi ada nama ibnu Hajar itu tidak hanya ibnu Hajar al asqalani ada ibnu Hajar al Haythami. Ibnu Hajar al Haythami ini seorang tokoh yang alim dalam ilmu agama, terutama dalam hal fikih di dalam maktab Syafi'i. Ya. Beliau termasuk tokoh yang menjadi rujukan di dalam uh, mazhab Syafi'iyah yaitu Imam Ibn Hajar Al-Heitzam rahimahullah. Dalam kitab beliau Masma'ul Sawain. Beliau mengatakan rawahu Tabrani wa rijaluhu sahi, ghairu Ibnul Huyah wa hasanul hadits. Ya. Hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tabrani dan rijalnya, ya para perawi-perawinya ini rijalun sahih. Para perawi yang sahih kecuali seseorang bernama Ibnu Lahya. Wawasanul Hadis dan dia adalah eh, eh, baik hadisnya. Namun seperti yang mengatakan bahawa hadis ini doai. Eh, hadis ini doai. Nah kita baca di sini makna global terhadap hadis tersebut. Lamma qawil al-islamu kana hunaka sinfun minal kufar fil islamy zahiran wal baqa'a 'alal kufri batinan munafiqin ketika islam itu kuat maka terdapat satu kelompok dari orang-orang kafir yang mereka memandang Pentingnya untuk masuk ke dalam Islam secara bohir Namun tetap di atas kekufuran secara batin Yang mana mereka ini ya, disebut dengan orang-orang munafik. Jadi ada orang-orang kafir yang mereka itu Merasa tidak mendapatkan tempat di tengah-tengah kaum muslimin Karena kala itu Islam dan kaum muslimin di kota Madinah itu semakin kuat Maka tidak ada jalan lain menurut mereka untuk terus memberikan gangguan kepada kaum Muslimin dan berusaha menghambat dakwah Islam kecuali mereka berpura-pura menjadi kaum Muslimin. Namun tetap apa di atas kepufuran secara batinnya. Wa kana bersumber dari mereka lah perkataan dan perbuatan yang mengganggu kaum muslimin sehingga karena sebab itu Uh, ada seseorang gitu ya yang dia meminta atau di sini ma za m min rajul maksudnya adalah ada se seorang munafik yang mengganggu kaum muslimin dan perkataan dan perbuatannya, sehingga menjadikan sebagian sahabat itu meminta kepada Nabi SAW untuk mencegah gangguan tersebut dari lelaki ini. maksudnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul wa nabi yakdiru ala dhalik sedangkan Nabi itu mampu mampu di sini ya, mampu untuk menghilangkan gangguan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul ini kenapa? Karena Rasulullah pemimpin kala itu, ya, memiliki kekuasaan. Ya, sehingga untuk menghadapi Abdullah bin Ubay bin Salul itu mudah gitu ya. Untuk menghalanginya, untuk menahannya agar tidak mengganggu mungkin dengan memberikan ancaman atau e, hal yang semacamnya ini bisa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin lam makana as-sighatu allati taqaddamu biha ilaihi adabin ma'a Allah Ta'ala mayan dawian tuqan istankara an-nabiyyu ta'liman lis akan tetapi ketika lafat yang digunakan oleh para sahabat ini dalam meminta bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengandung bentuk adab yang tidak baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak selayaknya diucapkan gitu ya. maka Nabi mengingkari lafad tersebut apa lafadnya tadi? yaitu beristighothah kami beristighothah kepadamu ya, Allah, ya Rasulullah dari gangguan si munafik ini nah maka Nabi mengingkari lafad tersebut bukan mengingkari apa? Ya, Perbuatan yang dilakukan oleh Mereka beristirahat kepada Nabi Karena Nabi punya kemampuan untuk Menghalangi si munafik ini Dalam memberikan gangguan kepada mereka Tapi di sini Nabi mengingkari Lafat yang digunakan ya, Lafat yang digunakan Kenapa? Karena tadi apa? Merupakan bentuk kurang baik Dalam beradab kepada Allah dan sebagai bentuk ta'liman nisshahabah, li sebagai bentuk pengajaran kepada sahabat agar selayaknya kalimat istilahta itu dipersembahkan hanya kepada kepada Allah. Wasat dan lidari ati syirki wahimayatanitawhih dan sebagai bentuk menutup jalan menuju kepada kesyirikan wahimayatanitawhih dan sebagai bentuk penjagaan kepada taufiy. Ya, jadi perkataan istighotah ini, ya, kalau kita lihat dari hadis yang telah kita baca, ini merupakan perkataan yang selayaknya disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dari sinilah kita bisa mengambil pelajaran tentang sebagian orang yang menggunakan kata istighotah kepada selain Allah ini keliru mereka, meskipun mungkin. Mereka tidak berniat atau tidak memiliki keyakinan Bahwa yang bisa menghilangkan marah bahaya itu adalah Orang yang diistighurta ya, Seperti para sahabat datang kepada Rasulullah Beristighurta kepada Rasulullah Kalau Rasulullah masih hidup tentunya di situ Dan Rasulullah memiliki kemampuan Dan para sahabat ini mereka tentunya tidak meyakini Secara mandiri Rasulullah bisa menolong mereka tapi Rasulullah sebagai sebab Allah yang menyebab, menyebabkan hilangnya gangguan tersebut. Ya. Nah sehingga ketika seseorang menggunakan kalimat seperti ini maka selayatnya dihindari. Ya, ada sebagian orang misalnya menggunakan kata istighotah ini kepada makhluk ya selain Allah, lebih-lebih kepada orang yang mati. Yang sering kita dapati itu kan kalimat-kalimat istighotsah kepada orang yang telah mati dengan mengatakan ya ia ya Rasulullah misalnya astaghitsu atau ya Syekh fulan ya wali fulan saya meminta atau peristighotsah kepadamu Nabi. Meskipun sebagian orang mengatakan tentang hal ini bahwa yang dimaksud istighotsah kepada orang-orang yang mati itu adalah adrikni bidu'a ibaya Rasulullah sallallahu Ya, yaitu apa? Maksudnya di situ adalah kami minta doamu wahai Rasulullah untuk menghilangkan mara bahaya ya kami hadapi ini. Jadi maksud daripada mereka seringnya Ketika disampaikan kepada mereka bahwa istiqotah kepada selain Allah Itu dilarang dalam hal-hal yang Hanya Allah yang mampu menghilangkannya Maka mereka mengatakan bahwa istiqotah kami Kepada orang-orang shaleh Kepada Rasulullah, kepada orang-orang yang uh, Kami yakini sebagai wali-wali Allah Yang telah meninggal dunia Itu kami tidak meminta kepada mereka Untuk menghilangkan marabaya yang kami hadapi Karena mereka tidak mungkin bisa memberikan Kemampuan apa namanya pertolongan yang seperti ini, ya. Tapi yang kami maksudkan di situ adalah kami meminta doa doa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menghilangkan marabahaya yang kami hadapi. Ya, nah, sedangkan Rasulullah di kalab beliau masih hidup pada saat datang sebagian sahabat meminta istighotah kepada Nabi dalam kondisi Nabi mampu untuk menolongnya. Nabi Meluruskan kalimat yang Disampaikan oleh Para sahabat ini Untuk tidak menggunakan kalimat Yang disebutkan dalam hadis. Ya. Nah jika Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kala masih hidup saja gitu ya, Penggunaan kata istirahat Kepada Nabi Ini adalah sebuah hal yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Lebih-lebih jika Nabi sudah Meninggal dunia ya. Lebih-lebih jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, inilah mengapa kemudian ya, para ulama mengharamkan untuk melakukan hal ini. Ya, apalagi kemudian uh, tidak diamalkan oleh para sahabat se setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka beristighotah kepada Rasulullah, meminta bantuan kepada Rasulullah untuk menghilangkan marak bahaya. Bahkan dikatakan di sini sebagai sadhan nidari ati syirki Sebagai ya, usaha untuk menutup kepada jalan menuju kesyirikan Kenapa? Karena seseorang ketika dia menggunakan kalimat istighota ini Dikhawatirkan nanti dia akan sampai pada sesuatu yang mengandung kesyirikan di dalamnya Mungkin awalnya dia berharap doanya orang-orang yang mati ini, tapi lambat laun ketergantungan hatinya lebih besar kepada perantara-perantara ini daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu bukan sebuah hal yang mustahil. Eh, maka kita lihat bagaimana banyaknya orang-orang yang datang berziarah kepada makam-makam para wali misalnya. Yang mereka menggantungkan harapan yang sangat besar Terhadap para wali-wali ini Bahkan melebihi kepada Allah subhanahu wa ta'ala eh. Jangan kan kepada orang-orang yang mati Orang-orang yang hidup saja Kalau ada datang orang-orang ini Harapannya lebih besar kepada fulan Dan doa fulan daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah ini juga akan menjadi apa? wasilah menuju kepada keseritaan karena ketergantungan hatinya harapan besarnya lebih pada si fulan daripada Allah selaku Tuhan yang mengabulkan segala permintaan. Pale tidak, ya paling tidak seseorang akan terjerumus pada syirik kecil di dalam hal-hal yang semacam ini. Yang ini tentunya akan mengurangi kesempurnaan tauhid-tauhidnya. Ya, akan mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Kemudian disebutkan di sini munasabatul hadits lil pap. Kecocokan hadis ini untuk bab yang kita bahas, yaitu in nafihih inkaran Nabi saw al istighatha bi ghairillah. Sesungguhnya di dalam hadis ini terdapat pengingkaran Nabi berkaitan dengan beristighatha kepada selain Allah. Artinya menggunakan lafak istighotah kepada Nabi Sedangkan Nabi memiliki kemampuan untuk menolong mereka saja Nabi tidak suka Lebih-lebih jika istighotah itu benar-benar disampaikan kepada Nabi dengan keyakinan Bahwa Nabi mampu menghilangkan marah bahaya untuk mereka Di dalam perkara yang Nabi tidak memiliki kemampuan untuk itu Maka jelas ini malah dibenci Allah SWT dan ternyata ya terjadi dengan umat ini. Oleh ya. karena itu saya pernah mendengar ada tokoh ya, yang dia mengatakan bahwa kalau orang itu sudah bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia sudah tidak akan lagi apa? Ya, terjerumus dalam kesyirikan, lho bagaimana ya. Banyak orang itu dia ini mendapatkan agama Islam itu warisan dari orang tuanya bukan dari pemahaman dia terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Banyak sekali orang itu mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak paham tentang kandungannya. Bahkan lucunya kalimat la ilaha illallah ini bisa jadi mantra. Pernah mungkin saya ceritakan di sini ada seorang ikhwan. Pernah cerita kepada saya dia pernah ikut sebuah aliran tertentu gitu ya. Aliran apa kalimat kalimat suatu atau apa begitu di antara wiridnya lah gitu ya itu kalimat la ilaha ilallah dan pada saat itu si Ikhwan ini punya pembimbing bang yang bimbing dia secara spiritual ya di dalam aliran itu orangnya orang nasrani tapi pikirnya pakai la ilah ha ilallah orangnya nasrani KTPnya nasrani dia biasa ke gereja tapi dalam aliran itu dia jadi pembimbing spiritual. <laughs> yang mana yang mengucapkan la ilaha illallah juga dalam aliran itu. Lagi menunjukkan balasannya lah. Ada sebagian orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memahami hakikat daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, sedangkan orang-orang musyrikin di masa Rasulullah dulu ketika diajak mengucapkan La ilaha illallah. La ilaha illallah Ucapkan oleh kalian La ilaha illallah, kalian bakaran akan beruntung. Orang-orang musyrikin di masa itu enggan untuk mengatakan La ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka tahu makna La ilaha illallah dan konsekuensi apa yang harus dia penuhi ketika mengucapkan La ilaha illallah. Sampai diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran Tentang pengakuan mereka Atau pengingkaran mereka Terhadap kalimat La ilaha illallah ini Karena mereka paham maksud daripada La ilaha illallah Allah mengatakan tentang perkataan mereka Aja'alal -al alihata ilahan wahida Apakah Muhammad ini menginginkan untuk menjadikan Sesembahan-sesembahan kita yang banyak ini Hanya menjadi satu sesembahan Yaitu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya. Ini suatu perkara yang saiun rujj kata mereka, suatu perkara yang mengherankan, satu perkara yang aneh. Kenapa? Karena mbah-mbah kita dulu enggak ngajari seperti. Ah, dalam Quran itu, ya. Allah Subhanahu wa taala waktu menjelaskan tentang tauhid dan syirik yang merupakan prinsip paling mendasar di dalam agama Islam ini. Itu menjelaskan dengan gamblang Karena dia adalah perkara yang paling dibutuhkan dalam kehidupan manusia Tentunya dalam menjelaskan konsep ketawahitan dan kesyirikan Itu mesti jelas Karena itu yang paling dibutuhkan Sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang kesyirikan orang-orang musyrikin itu mudah dipahami Bagaimana konsep kesyirikan mereka Sehingga menyalahi konsep ketauhitan Yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w Sehingga dengan demikian ya Ketika kita membaca ayat-ayat tersebut Dan mempelajarinya Maka kita akan bisa ya, Mengetahui bagaimana Gambaran kesyirikan Kekufuran yang terjadi di masa Rasulullah s.a.w Kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah annahu la yustaghatu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghayruhu min bab aula. Bahwasanya ya itu tidak diminta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga selain daripada nabi tentu lebih tidak layak lagi. Tentu lebih dilarang lagi. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkenan untuk menjadi tujuan istighotah manusia di kala hidup, gitu ya. Bahkan di kala beliau itu mampu memberikan pertolongan dalam hal ini, Nabi membenci kalimat istighotah itu disampaikan kepada beliau lebih-lebih kepada selain beliau. Ya, oleh karena itu penggunaan kata istighosa kepada selain Nabi saw entah kepada orang yang hidup lebih-lebih kepada orang yang mati maka ini adalah perkara yang diingkari. Kemudian al-irsyadu ilahusni lafzi wahimahyatidawrid di dalam hadis ini terdapat petunjuk untuk menggunakan lafadz yang baik dan tetap. Menggunakan lafad yang menjaga ketawahitan Jangan sampai berbicara itu Atau mem membuat suatu kalimat Itu bukan hanya tidak baik Tapi malah ya, nyerempet kepada kesyirikan ya. Nyerempet kepada kesyirikan nah, ini, ini harus dihindari ya. Apalagi uh, Jika hal itu Dibaca atau didengar oleh orang lain Yang kemudian menghasilkan pemahaman Yang berbahaya untuk ketauhitan Contoh misalnya ada kalimat yang populer Pak Di masa kita sekarang ini Menggunakan istilah semesta Sering dengar Pak ya, ya. Uh, Seperti apa contohnya Biarlah semesta yang akan mengabulkannya Misalnya gitu ya, kalimat-kalimat seperti itu Ini semesta ini siapa? gitu? Sesuatu yang seakan-akan dia ini Suatu zat yang goib Yang memiliki kekuatan untuk bisa mengabulkan sesuatu Tapi kalau semesta ini dikatakan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala Kayaknya tidak juga gitu ya Karena kata semesta ini tidak selayaknya menjadi satu sifat atau satu nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Indonesia, Kamu bahasa Indonesia semesta itu apa Pak Alam. Alam ini berarti sesuatu selain Allah kan gitu ya. Berarti ada sesuatu selain Allah yang memiliki kekuatan seperti Allah memiliki kuasa-Nya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini harus dihindari gitu ya, harus dihindari. Ya? Dan kita mendapati kalimat-kalimat seperti ini bersumber dari dari mana? Dari orang-orang ateis, Dari orang-orang Yang tidak mengenal Tuhan kan begitu? Sehingga Menggeser kata Tuhan itu dengan apa? Menggunakan istilah-istilah yang lain Yaitu semesta Atau apa lagi? Alam Alam telah menghukum mereka nah, Misal begitu ya Jadi ketika mereka tidak Menjaga alam ini Maka alam ini menghukum mereka Misal begitu Nah ini kalimat-kalimat yang seharusnya dihindari Kalimat-kalimat ya, yang seharusnya dihindari Meskipun mungkin saja bisa dibawa kepada ranah yang benar Makna yang benar Tapi kalimat yang uh, terdengar atau terbaca seperti ini Itu benar-benar kalimat yang kurang kurang baik Terutama untuk apa? Kaitannya dengan ketawah hitam. Ya mungkin awalnya timbul kalimat-kalimat model seperti ini, tapi lama-lama pada akhirnya apa, benar-benar menggeser akidah kan begitu. Dan banyak pak terjadi seperti ini. Pak. Banyak misal kalau kita melihat ya komentator di televisi, kalau terjadi bencana alam, itu yang muncul dari lisan-lisan mereka apa? Semua bencana alam ini disandarkan kepada alam semua gak akan ada satu orang yang komentar kemudian mengatakan ini semuanya adalah karena ganda Allah subhanahu wa ta'ala kuasa Allah subhanahu wa ta'ala nah, hampir saya gak pernah nemukan gak ada komentator seperti gitu. ya meskipun mereka-mereka kita khusus pada mereka hanya membicarakan tentang apa? sebab-sebab uh, terjadinya bencana alam itu gitu ya secara alam, secara kauni gitu ya secara hukum kauni apa? kausalitas tapi kalau kemudian hal ini yang lebih ditonjolkan daripada musabbab yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan semua itu terjadi, maka ini akan dikhawatirkan menggeser kualitas agama dan tauhid kita. Bahkan suatu saat orang itu akan merasa bahwa bencana alam ini fenomena alam biasa, enggak ada sangkut pautnya dengan dosa manusia, enggak ada sangkut pautnya dengan maksiat manusia. Itu nanti yang akan terjadi. Sehingga mereka akan mengatakan Ya ini ya sudah jadi fenomena alam Ya gimana lagi gitu kan ya. ya musibah sudah Tidak ada kemudian introspeksi Minta ampun kepada Allah Dosa-dosa yang menyebabkan ini semuanya Untuk kemudian Memotivasi orang untuk segera Bertobat dari dosa-dosanya Dan kemudian apa kembali ke jalan Allah SWT mendekatkan diri kepada Allah Itu nanti akan menggeser tawahidnya Menggeser abidahnya Dengan kalimat-kalimat yang seperti Ya, jadi sebisa mungkin kita menjauhkan diri dengan kalimat-kalimat kalimat yang tidak mencerminkan ketawahitan atau bahkan mungkin walayyuzubillah, benar-benar ya, bertentangan dengan tawahid. Kemudian yang ketiga adalah satu turukil muftiyati ilah syirik. Jadi dalam hadis ini terdapat pelajaran Untuk berusaha Menutup segala jalan Yang mengantarkan seseorang kepada Kesirikan, sekecil apapun itu Sebisa mungkin ditutup ya, Sebisa mungkin untuk ditutup Bahkan kalau seandainya seseorang itu Mampu untuk menyandarkan segala Kebaikan itu kepada Allah, maka itu Lebih baik Contoh misalnya Ketika seseorang itu mendapatkan pertolongan Dari marah bahaya Melalui tangan seseorang Pertama kali yang dia ucapkan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan saya Melalui tangan-tangan kalian Nah ini Kalau kalimat ini Selalu bisa menghiasi lisan-lisan kaum muslimin Berarti itu mencerminkan Lurusnya tawheed yang dimiliki oleh kaum muslimin tapi kalau dalam kondisi seperti itu yang dia ingat hanya orang-orang yang menjadi sebab saja Allah menyelamatkan dia dari mara bahaya maka ini menandakan kosongnya hatinya kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat rawan gitu ya. Sangat rawan untuk bisa terjangkiti penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyimpangan akidah berusaha semaksimal mungkin menutup jalan-jalan menuju kepada kesyirikan termasuk juga menggantungkan harapan ya, e, meminta doa kepada orang lain secara berlebihan, gitu. Saya katakan secara berlebihan bukan bukan kemudian apa namanya e, meminta doa kepada orang lain yang disyariatkan, gitu, tapi secara berlebihan. Salah pribadi, maksudnya bagaimana ketergantungan hatinya itu sangat besar kepada perantara-perantara yang memerantarakan hajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kepada orang-orang yang hidup sekalipun yang meminta doa kepada orang-orang hidup yang uh, bisa mendoakannya sekalipun tetap berusaha untuk meluruskan ya, hatinya bahwa hakikatnya mereka-mereka hanyalah sebab sedangkan yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa Termasuk juga sebagian orang itu ada yang sangat kuat menggantungkan harapannya kepada usahanya sampai ada muncul apa kalimat usaha tidak mengkhianati hasil Sehingga dia merasa bahwa Dengan sebab jerih payahnya Usahanya yang banting tulang Peras keringat Kepala jadi kaki-kaki jadi kepala gitu ya, Itulah yang menjadikan Dia mendapatkan apa yang dicita-citakannya ya. Dia lupa bahwa Sebesar apapun usaha manusia Kalau Allah tidak menentukan hasil itu Terjadi maka tidak akan Bakalan terjadi Hal-hal nah, yang semacam ini tidaklah ditutup ya, jalan-jalannya Karena dikhawatirkan akan menjadi langkah-langkah yang mengantarkan kepada kesyirikan Kemudian yang keempat Masyur'iyyatu sabri ala al-adha fillah Disariatkan untuk bersabar ya, ketika mendapatkan gangguan Di dalam menjalankan agama Allah SWT ya, Di dalam menjalankan agama Allah karena bersabar di dalam menjalankan agama dari gangguan-gangguan ini ya uh, merupakan satu bentuk kesabaran yang besar dan ini tentunya akan mendatangkan pahala yang yang tidak terbatas ya, karena Allah mengatakan innamayusabiruna ajruhum bi ghairi hisab sesungguhnya orang-orang yang bersabar kelak akan Dipenuhi ya dengan pahala yang tidak terbatas Kemudian yang kelima adalah Zambun nifat Dalam hadis ini terdapat celaan terhadap nifat ya. Bahkan nifat ini mengantarkan seseorang Untuk mendiami neraka jahanam yang paling dasar Dengan waktu selama-lamanya Ya Inal munafik ni nafidar kila asfali minanna. Kata Allah swt sesungguhnya orang-orang munafik itu di neraka yang paling dasar. Kenapa dia diletakkan di neraka paling dasar? Karena kejahatannya terselubung. <gul> Kekufurannya itu ter terselubung tersembunyi sehingga hal ini akan lebih menyulitkan kaum muslimin di dalam menghadapinya daripada menghadapi makar kejahatan orang-orang yang terang-terangan di atas kekufurannya. Kemudian yang ke-6 tahrimu adhiatil mu'minin. Diharamkan untuk memberikan gangguan kepada orang-orang beriman li'annaha min fi'lil munafiqin. Karena dia merupakan salah satu dari perbuatan orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu ya, mereka itu selalu berusaha untuk mengganggu kaum muslimin, terutama mengganggu mereka karena agama mereka bukan mengganggu karena hasad, hasad karena dia punya duit lebih banyak lah. Atau karena-karena duniawi e, tidak seperti itu. Lebih pada kebencian mereka kepada agama kaum muslimin. Ya. Kebencian mereka kepada agama kaum muslimin sehingga ketika seseorang itu mengganggu orang-orang beriman ya maka ini termasuk bagian dari perbuatan orang munafik yang selayaknya tidak dilakukan ya, namun ada perbedaan di antara orang beriman misalnya mengganggu mukmin yang lain dengan orang munafik mengganggu mukmin kalau munafik mengganggu mukmin itu karena dasar kebencian terhadap agamanya kalau mukmin satu dengan mukmin yang lain atau muslim satu dengan muslim yang lain Ya, melakukan gangguan Ini uh, bukan karena sebab Bukan karena sebab kebencian kepada agama Rata-rata apa Masalah duniawi Ada iri, dengki, ya, hasar ya. Dia punya lebih, kita punya Sedikit misalnya Itu jadi ya, Kebencian dan seterusnya Sehingga tentu Kalau dalam sisi kadar dosanya ya Jelas lebih besar apa <tuh> akan orang munafik kepada mukmin daripada mukmin satu dengan mukmin yang lain. Tapi tetap mengganggu mukmin atau memperbuat kedzaliman kepada seorang mukmin ini adalah termasuk dari dosa dosa besar Nah, orang munafik itu Pak, itu bahkan menganggap mengganggu seorang muslim itu sebuah hal yang yang baik itu Beda dengan muslim satu dengan muslim yang lain Ketika mengganggu Yang bukan didasari oleh agama Itu masih ada dalam jiwanya itu Penilaian perbuatannya itu Sebagai perbuatan yang tidak baik Tapi karena didorong hawa nafsu Didorong syahwat Maka terjadi gaguan tersebut Tapi dia gak pernah menyatakan Bahwa perbuatan yang dia lakukan sebagai gangguan kepada Muslim yang lain itu adalah sebuah hal yang baik. Beda dengan orang munafik. Orang munafik memang menganggap itu hal yang baik. Dan itu mirip seperti golongan Syiah ya kepada kaum Muslimin Anusun Al Jama'ah atau golongan aliran-aliran yang lain kepada kaum Muslimin secara umum. Ya. Sampai walayyatu billah yang menghalalkan darahnya, menghalalkan hartanya, boleh mencuri hartanya, boleh ya, merusak kehormatannya dan seterusnya Bahkan itu menjadi motivasi mereka Di dalam agama mereka Kalau melakukan tindakan seperti ini Itu dia mendapat keutamaan Begini, begini, begini Ini jelas ada kemiripan dengan Sifat-sifat orang munafik Nah ini berkaitan dengan istiwarta Sebelum kita masuk bab yang berikutnya Insya Allah ini bab berikutnya Kita baca pada teman yang akan datang Uh, ada beberapa bentuk-bentuk istighotsah yang selayaknya dicermati di sini yang mana ini diterangkan oleh Syekhul Islam Muta'iyyah rahimahullahu taala jadi ada beberapa bentuk istighotsah terutama istighotsah kepada orang saleh yang telah wafat ini Yang pertama adalah beristighatsah atau berdoa dengan meminta hajat, keperluan atau ingin menghilangkan mara bahaya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Minta langsung gitu ya. Minta langsung. Kemudian ada bentuk istighatsah dengan meminta kepada beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal dunia. <tuh> dengan harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah atau beristighfar kepada Allah, namun dengan berwasilah, bertawassul menggunakan ja-jah itu kedudukannya atau menggunakan zat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ini ada tiga bentuk yang kemudian dijelaskan oleh uh, Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu Al Fatawa yang mana ketiga-tiganya tadi memiliki hukum yang berbeda-beda. Yang pertama berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia, ya, berkaitan dengan uh, orang yang meninggal ini, ya. mereka punya keyakinan bahwa orang, orang yang meninggal ini mampu memberikan kemanfaatan atau menghilangkan kemudhoratan bagi orang yang meminta kepadanya. Maka ini jelas kesyirikan, ya. bahkan ini adalah syirik syirik abbas syirik besar. Ya, karena mereka yang telah meninggal dunia, jangan kan mereka meninggal dunia ketika mereka masih hidup saja <coughs> tidak bisa lah, menghilangkan marah bahaya ya secara mandiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan: "Wala tabi'uminduni Llahi mala yinfauka wala yinfurruk fa'infa'lta fa'inna ka idamin albalimi". Dan janganlah kamu berdoa memohon kepada selain Allah yaitu kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak bisa mendatangkan mudarat kepadamu. Apabila engkau mengerjakan hal itu fa innaka ila minadzalimin, maka sesungguhnya engkau jika demikian termasuk dari kalangan orang-orang yang berbuat kezaliman. Maksudnya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya maksudnya zalim di sini adalah syirik. Karena Allah mengatakan innasyirka dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian yang kedua, ya, bagian yang kedua adalah meminta kepada Nabi ya, dengan harapan Nabi yang kemudian menyampaikan permintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau ya bukan kepada Nabi mungkin kepada orang soleh ya, meninggal dunia dengan mengatakan misalnya udhuu Allahi atau udhuu lana Rabbaqa. A'u alillah lana Misalnya gitu ya Itu orang e, ketika mengatakan Misalnya di samping kubur mereka Orang-orang saleh Atau mungkin bahkan jauh dari kubur mereka gitu ya, Dengan mengatakan Berdo'alah kepada Allah untukku Atau doakan untuk kami kepada Tuhanmu Atau mintalah kepada Allah untuk kami ya. Maka yang seperti ini Kata e, Syekhul Islam Hutaimiyah Anahu uh, غير جائز وانahu من البيداء التي لم يفعلها أحد من من سلف الامة، bahwa perbuatan seperti ini tidak diperbolehkan dan dia termasuk perkara bid'ah yang tidak seorang pun dari kalangan salafun ummah mengerjakannya. Wa ya. ingkar asalam kala ahli kubur jaisan, sedangkan kalau kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur kala kita Ziarah ya, ke makam, ke kuburan, maka ini perkara yang boleh bahkan dianjurkan. Hadis-hadis atau atau dalil-dalil yang sahih yang menerangkan tentang bab ini, itu lebih banyak menganjurkan yang hidup untuk mendoakan yang mati, bukan kemudian yang hidup minta doanya yang mati. Namun ini dihukum oleh Ibn Taymi Ya Rahmanullah Bukan termasuk kesyirikan Bukan termasuk kesyirikan Tapi apakah ia dari Apim ilah shiriki, Apakah dia akan bisa Mengantarkan seseorang kepada kesyirikan Jawabannya iya Bisa mengantarkan seseorang itu Kepada kesyirikan Tapi secara zat perbuatannya ini minta doanya orang yang mati ya terutama di sisi kuburnya karena ada hadis yang menerangkan bahwa orang yang mati di kuburnya itu ketika diziarah ya, oleh orang yang dikenalnya semasa hidup di dunia itu merasakan, gitu. tapi merasakan di sini itu belum bisa dipastikan apakah maksud merasakan itu adalah benar-benar bisa mendengar ucapan orang yang hidup kepadanya di kubur ataukah bagaimana bentuknya? Ya. Kemudian sebagian orang juga salah memahami ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyeru nama-nama orang-orang kafir di saat e, setelah selesai perang badar, ya, yang e, apa namanya Nabi saw kalau Alisalam kala itu menyeru nama-nama orang-orang kafir ini yang mati ini, kemudian menyampaikan ya intinya Nabi menyampaikan bahwa apa yang kamu ingkari itu sekarang kamu sudah lihatin, ya, kenyataannya kamu lihat saat ini setelah mati ini. Nabi. Nah, ketika itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka bisa mendengar seruan muna ini? Artinya apa? Para sahabat memahami bahwa seruan kepada orang mati itu asalnya adalah apa? Tidak didengar oleh yang mati. Makanya dalam Quran itu kan Allah menyebutkan Inna kala tusmi'ul mauta Ketika Allah menyerupakan orang kafir Dengan orang yang sudah mati Allah mengatakan sesungguhnya Kau Muhammad tidak bisa Menjadikan orang mati itu bisa men Mendengar Seperti orang kafir ya Yang sudah ditutup mati hatinya oleh Allah SWT Pendengaran penglihatannya ditutup oleh Allah Seruan-seruanmu untuk mengajak mereka masuk Islam Itu sama sekali tidak terdengar Di dalam telinga dan benaknya Jadi kalau dalam ilmu bahasa Antara yang diserupakan ya, Yaitu orang kafir Dengan objek yang diserupakan kepadanya itu orang mati itu lebih mati yang mana kira-kira jelas lebih mati yang diserupakan kepadanya kan gitu ya yang orang matinya ini, ini lebih mati ini ya. daripada orang yang kafir ini jadi eh, penggambarannya itu seperti itu gitu. Kematian hatinya orang kafir itu sama dengan kematian manusia yang sudah tidak lagi bisa mendengar Perkataan. Nah, sehingga kemudian nabi ketika menyeru orang-orang kafir kala selesai perang Badar itu, dikala para sahabat mengatakan apakah mereka bisa mendengar Rasulullah, Rasulullah mengatakan, ya, mereka mendengar perkataanku dengan jelas, namun mereka tidak bisa menjawab. Ya, mereka tidak bisa menjawab. Sehingga para ulama menyebutkan ini adalah bentuk kekhususan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika Rasulullah menyeru nama-nama mereka sampai kemudian mereka bisa mendengar itu adalah kekhususan untuk Rasulullah. Karena tidak ada ditemukan riwayat ya yang kami ketahui berkaitan dengan seruan para sahabat kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ini dalil yang sahih ya. Adapun yang yang bermasalah ada beberapa tapi tidak bisa apa namanya euh, Menjadi hujah di dalam hal ini Nah kebanyakan orang-orang yang Berpendapat kulihnya beristirahat Orang-orang yang mati itu dalil-dalilnya Mesti dalil remeng-remeng maksudnya, maksudnya dari sisi periwayatan Kemudian dari sisi Pendalilan itu masih Tidak ben, benar-benar Kelihatan Betul-betul uh, menunjukkan Secara sari, secara jelas Bahwa ada kebolehan Untuk berisikosa kepada orang Mati, misalkan-minkan ya dalil-dalil itu Bisa kita katakan sebagian mereka Memaksakan untuk membawa Dalil-dalil itu kepada uh, Pendapat yang Mereka pegang Kemudian Disebutkan Di sini ya kalau ada orang yang berdoa dengan menyebut kedudukan atau zat fulan, entah itu rasul atau nabi atau e, orang-orang saleh, misalnya seseorang berdoa ya Allah kumohon kepadamu dengan kedudukan nabi mu misalnya atau dengan e, nabimu misalnya gitu atau dengan wali fulan. Nah, maka di sini kata Syekhul Islam Taimiyah Beliau mengatakan bahwa anahumaniun adalah bahasanya yang sepertinya adalah Untuk perkuatan yang terlarang. Watakat damai dengan anahad adalah isabi masyur anis sahaba, dan beliau menerangkan bahasanya hal yang semacam ini tidak menjadi sebuah hal yang masyur, yang terkenal, yang dikenal di tengah-tengah para sahabat. Balakat dan wadu ilat tawasul bidua ilah abbas woi ini bahkan ya, mereka para sahabat ya, ketika membutuhkan uh, doa dari yang lain mereka bertawasul melalui doanya sah sahabat Nabi yaitu abbas bin Abdul Muttalib pamannya Nabi bukan meminta atau bertawasul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggal dunia kalau seandainya ya, seandainya bertawasul kepada Nabi Sallam adalah merupakan perkara yang boleh, gitu kan? Maka tentu para sahabat akan lebih memilih yang paling afdal daripada yang mafzul, daripada yang tidak afdal. Yaitu apa pertawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi pemahaman para sahabat kala itu ketika meminta doa kepada Abbas bin Abdul Muttalib, karena tawasul yang demikian itulah yang masyroh yang disyariatkan. Yaitu apa tawasul dengan doa orang soleh yang masihhi hidup yang bisa dimintai langsung doanya, ini. yang kalau itu hadir dan bisa dimintai langsung doa doanya. Ya. Sedangkan berdoa dengan tawasul kepada orang yang meninggal maka ini ruhul masroh tidak disyariatkan, ya. karena kalau seandainya itu disyariatkan atau minimal paling tidak boleh misalnya maka itu tentu lebih abdul karena apa? karena tawasulnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kepada Abbas. Tapi ternyata umatul khotab dan para sahabat yang lain justru memilih Abbas untuk mendoakan mereka agar diturunkan hu hujan isti istisqa kala itu ya. Nah, itulah pemahaman para sahabat dan itu dalilnya sarih jelas serta sahih gitu ya. Adapun yang lain-lain ada beberapa yang bermasalah dari sisi riwayat, kemudian ada juga yang kemungkinan apa eh, tidak bisa secara jelas dipahami atas kebolehan bertawasul atau beristighasah kepada orang yang telah mati dan seterusnya. Ya, dan dalam kita eh, berakidah ya, atau bertauhid, maka tentu kita membutuhkan apa? dalil-dalil yang sahih, yang shahih, yang kuat kita kan. Namun diterangkan oleh para ulama Kalau berkaitan dengan berdoa Dengan menggunakan lapat tadi Bijahi Muhammad Dengan, dengan jah atau kedudukan Ya Nabi Muhammad SAW Aku mohon kepadamu Ya Allah demikian-demikian Atau Dengan NabiMu Ya Allah aku mohon kepadamu dengan Nabi Muhammad SAW Kabunkanlah permintaan Permintaan misalnya, Maka ini Bisa dibawa kepada ranah makna yang Lebih sahih tapi sayangnya tidak menggunakan lafat seperti itu ya, Jadi uh, uh, Ini juga menjelaskan Kalau misalnya ada orang berdoa Dengan demikian Meskipun lafat yang seperti ini Sebetulnya perlu dihindari tapi kalau yang dimaksudkan di situ dengan kedudukan Nabi atau dengan zat Nabi gitu ya, itu yang dimaksudkan adalah dengan sebab kecintaanku kepada Nabi mu atau dengan sebab kecintaanmu kepada Nabi itu boleh. Kalau yang pertama tadi tawasulnya dengan apa amal amal soleh kita yaitu apa kecintaan kita kepada Rasulullah merupakan bagian dari amal soleh dan ibadah kita kepada Allah. Sehingga bertawasul dengan amal soleh itu boleh, atau bertawasul dengan perbuatan Allah dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah demi cintamu kepada NabiMu, aku mohon kepadaMu ya Allah agar Engkau mengampuniku. Maka ini boleh bolehlah, pak. Karena ini tawasulnya dengan sifat dan perbuatan Allah swt Yaitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Namun secara lafad tadi Dengan uh, langsung Memerantarai uh, Doa melalui Penyebutan nama Nabi SAW di dalam doa tersebut Maka ini Lebih baik dihindari dengan Lafad seperti ini, tapi lebih diperjelas Lafadnya seperti yang Dicontohkan dengan dua bentuk tadi Ima Demi mencintai Nabi, ya, seseorang mencintai Nabi itu yang menjadi tawasulnya kepada Allah untuk berdoa memohon kepada Allah atau kecintaan Allah kepada Nabi sebagai uh, tawasulnya kepada Allah suatu alat dalam minta hajat keperluannya kepada Allah. Nampaklah untuk bab berikutnya ini kita akan baca pada pertemuan akan datang di Tanah Air. Ini masih berbicara mengenai kesyirikan dalil-dalil yang menyebutkan fatalnya kesyirikan. Langsung nah, sudah cukup baik apa kayak tanya jawab. Sangat satu. Yang pernah saya dengar itu hmm. dari uh, pemahaman mereka bahwa orang boleh uh, apa